Mitra bisnis, pengangkatan lurah Lenteng Agung yang merupakan seorang non-muslim oleh Jokowi, sempat menuai polemik dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang menyarankan Jokowi untuk mengevaluasi pengangkatan itu karena lurah tersebut dinilai tidak didukung rakyat sekitar. Jokowi Ahok menolak saran itu dan lebih memilih mengevaluasi lurah berdasarkan prestasi dan bukan berdasarkan suku atau keyakinan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik Yudi Latif. Pak Yudi, apa komentar Anda melihat polemik ini? Iya, itu saya kira satu keanehan yang luar biasa di antara para penyelenggara negara yang tiap hari bicaranya sama atas dasar Pancasila, tapi punya perspektif yang berbeda dalam menentukan yang pantas dan tidak yang cepat nya yang bisa diterima dan tidak sebagai negara. Jadi saya kira pegangan yang Pancasila kita tidak bisa berpikir terbelakang seperti itu dengan meladeni tuntutan-tuntutan segelintir orang yang belum tentu juga itu aspirasi yang genuine. Tidak biasa ya, itu adalah politisasi dari kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan tertentu. Lalu direspon oleh para penyelenggara negara bukan tegak lurus di bawah prinsip-prinsip Pancasila dan Konstitusi, tapi malah harus mengevaluasi kebijakan seperti itu. Kita sangat prihatin di tengah gergak gempita semua orang bicara pancasila dan kemendagri juga kemana-mana kesbang yang mensosialisasikan sila dan batilah. Bagaimana untuk hal yang sederhana seperti itu, kok tidak punya pandangan yang ...jernih yang lurus, yang konsisten dengan prinsip-prinsip moral publik. Gitu. Nah, di dalam prinsip moral publik kan ukuran yang pantas dan tidak pantas... ...memang kejabatan itu tidak lagi didasarkan pada moral-moral komunitas... ...atau moral-moral personal, tapi atas dasar moral publik... ...yaitu nilai-nilai Pancasila dan konstitusi... ...yang sebenarnya loyalitas kepada kelompok atau etnis atau agama itu... ...memang berhenti ketika loyalitas kepada bang sanggih mulai dan sebaliknya juga perspektif publik juga harus ketika orang menduduki jabatan publik yang syarat penting itu bukan lagi soal apa dia bisa ngaji atau tidak ngaji atau dia agamanya tapi apakah sebagai pemimpin negara dia bisa melindungi enggak semua orang semua warga bisa mengayungi semua orang tampang Padang baru itu ukuran-ukurannya dan sebenarnya juga kalau ditilik bahkan kalau ditilik dari perspektif agama aja nah, kan tidak ada itu keharusan untuk menolak pemimpin dari agama yang berbeda sejauh pemimpin itu berlaku adil bahkan menurut perspektif Islam misalnya ibentaimnya mengatakan pemimpin kafir tapi adil itu jauh lebih baik ketimbang pemimpin Muslim tapi zalim kan begitu jadi dari segala penjuru sebenarnya ini absurd gitu dan itu diladeni oleh peneri di dalam negeri yang mestinya oh betul betul the guardians of the fabrik moraliti itu karena presiden dalam negeri kan benar-benar membangun otoritas kedaulatan tertipu hukum ke dalam itu dari dia harusnya penjaga nilai-nilai publik itu bukan dia menjatuhkan diri dalam satu skenario tuntutan orang-orang yang saya kira itu ada aspek politisasi di dalam kalau Jokowi Awak sudah berada di jalan yang benar artinya Integral artinya integral menyatu dengan bentuk moral publik kan justru yang harus dievaluasi pejabat lain yang nuruh kedua orang ini untuk melakukan evaluasi ulang. Jadi saya kira pengalaman kita menunjukkan kalau ada elemen-elemen penyelenggara negara yang membiarkan atau memberi ruang bagi kelompok-kelompok kekerasan -kelompok untuk mengekspresikan diri atau mentoleli ekspresi kekerasan ekspresi yang tidak sifik itu biasanya memang menyulut menyulut semakin merangseknya tekanan-tekanan ini ke ruang publik makanya dalam hal itu penyelenggaraan harus hati-hati dalam bertutur dan mengambil kebijakan sebelum apa apa dipikirkan dulu pernyataan itu bisa Sesuai ya, dengan tuntutan kode-kode moralitas publik yang banyak silakan. Karena begitu memberi ruang bagi elemen-elemen yang sebenarnya menyimpang dari kepatutan moral publik. Selalu bisa ditumpangi atau semacam menjadi amunisi untuk merangsak semakin berani semakin masuk ke jantung ruang publik. Sudah oh, berkali-kali kan harus seperti itu terjadi. Bahkan kita lihat di... Peristiwa campang dan bagi tempat itu seringkali ke kekerasan antara agama atau penyerangan rorkom Melayu kelompok lain itu juga distimulasi oleh ketimbangan kepentingan atau dukungan oknum-oknum di dalam penyelenggara negara gitu. Makanya ini sebenarnya satu tamparan keras sebenarnya pada inisiatif-inisiatif uh, yang selama ini dengan duit yang begitu banyak diguyurkan untuk membangkitkan ulang revitalisasi nilai nilai Pancasila. Tapi penyelenggara negara yang mestinya pihak pertama yang mengamalkan nilai-nilai seperti itu justru gagal pada, pada tahap yang paling elementer itu. Jadi saya kira itu harus menjadi alat refleksi dan kritik lah, bahwa sekarang ini Pancasila dijadikan alat kritik publik. Ada cenderungan penyelenggara, -penyelenggara negara yang diimpas oleh nilai-nilai Pancasila itu. Demikian pengamat politik Yudi Latif, saya Wendy Lim.